perlebaran di panggung lebaran New monata ya kembali menghibur untuk Anda ini lagunya asik banget lagunya asik banget buat goyang ya jadi siapkan jempolnya siapkan jempolnya bareng Tak bisa dapatkan kau sepenuhnya Aku terluka No, no, no, no, no. wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam apa kabar Mas Masku sekarang hari keberapa setelah minal minulan sama keluarga hari ke-3 bener ya kalian sudah minal minulan Mas sudah